kali ini mau uh, ngasih surprise pada satu singer di Oke, okay, siapa dia? Yaitu tunggu dulu. Itu dia. Orangnya lagi prepare. Della. Top hat. <laughs> ini buat kamu Della. Topi. Tahu aja kalau doyan gua, doyan kembang. <tosie> Ya Allah kok lu makan sih? Ini buat kamu, Dela. Ini ada buat kamu karena kamu sudah menjadi polisi yang terbaik di Banyuwangi. Polisi wk wk wk wk. Perken kembang. Keren sih sana. suka gitu orangnya? Terima kasih. Iya, ada tahunnya. Ini habis ini kemana? malam ini gue ke Sembon, men. Next perform. <laughs> oke, okay, jadi kita sekarang mau ke sembor. Ini yeah. ini orang mau live ini. Kita di sana. Jadi buat kalian yang nonton videonya jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian suka, dibagiin, oke? Okay? Oke. Okay. Celo monika. <laughs> oke, okay, langsung skip to the spot. Si O N T T I T O T U T E